Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shadu'ala ilaih ilallah Wa adahu la syarikalah Shadu'ala Muhammad dan abduh wa rasuluh La nabi abadah Hadirin jamaah salat zuhur rahimahullah Sebagai seorang mukmin Kita tentu sangat Meyakini betul bahawa Kita diciptakan oleh Allah hidup di alam dunia ini Bukanlah kehidupan dunia ini sendiri bukan merupakan tujuan dari hidup kita Allah dengan tegas menyatakan dalam Quran Surat Al-Qasas 77 apabila kita taqallahul daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya bahwa yang menjadi tujuan hidup kita adalah menggapai ridha Allah kebahagiaan hidup di akhirat dunia hanya merupakan bagian dari perjalanan hidup kita dia adalah bagian yang paling singkat dari Empat fase kehidupan yang telah sedang dan akan kita jalani Rasulullah Muhammad SAW Suatu ketika pernah ditanya oleh para sahabat Berapa perbandingan antara kehidupan dunia dan akhirat Beliau lalu mengatakan Masukkan telunjukmu ke dalam laut Air laut Lalu angkat dia Maka Air yang menetes dari telunjukmu Ya mungkin setetes, dua tetes Itulah kehidupan dunia Sementara Kehidupan akhirat Laut yang terbentang Seluas itu Konon katanya bumi ini 4 per 5 nya lautan Yang mungkin ada yang sampai dengan kedalaman sekian kilometer gitu Lalu apa artinya setetes air itu Ketika saya waktu masih kecil gitu Almarhum ayah saya mengajarkan saya hadis ini Saya agak susah juga memahami itu Bagaimana kehidupan yang 60-70 tahun di dunia ini Hanya satu tetes air di lautan ini Akan lebih lagi sulit kita memahami Ketika kita membaca misalnya hadis Rasul yang mengatakan An-nasuniyamun faizamatu intabahu Manusia ini semua sekarang sedang tidur Termasuk aku Kata Rasulullah Jika Saatnya nanti kita mati Maka saat itulah Kita bangun dari tidur kita Jadi Kita kadang-kadang Sering di masyarakat mengartikan Mati itu seolah-olah Sebuah kebinasaan Itu berakhirnya sebuah kehidupan. Padahal kata Rasulullah, kematian itu adalah awal dari sebuah kehidupan. Bahkan hidup kita di dunia yang sekian puluh tahun itu hanya diibaratkan kita sedang tidur. Wa innad daral akhirah lahiyal hayawan. Karena kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Ini bagaimana kita bisa melihat ini semua itu dan sehingga mudah-mudahan kita termotivasi untuk memanfaatkan sisa-sisa umur kita dengan sebaik-baiknya itu. Kalau kita lihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 28 itu jelas sekali dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa masing-masing kita itu telah, sedang dan akan mengalami empat fase dalam kehidupan. Kaifataqurun nabillah wa kuntum amwata faahiyakum sumayyumi tukum sumayyuhikum sumayilahiturjawn. Fase pertama adalah fase kematian. Lalu kemudian hidup Yang ketiga mati Yang keempat hidup lagi Pertanyaan yang segera akan muncul adalah Bagaimana kita bisa mengawali kehidupan dengan kematian? Istilah mati dan hidup di dalam di dalam Islam mungkin berbeda ya dengan istilah yang diajarkan pada kita waktu kecil. Kita mengatakan ini benda mati. Meja ini benda mati, kayu ini benda mati, tembok ini semua benda mati. Dalam Islam semua makhluk Allah ini hidup. Masing-masing punya ciri kehidupan tersendiri Tembok punya kehidupan tersendiri Besi pun punya kehidupan tersendiri Ini semua hidup Karena itu kullu man fan", Semua kullu", Itu akan binasa pada suatu saat kiamat. Kalau dia binasa berarti dia berawal dari kehidupan Sebab Kalau dia sudah mati Untuk apalagi kebinasaan jadi, kullu menunjukkan keseluruhan Makhluk ciptaan Allah ya. Maka kalau kita baca di dalam Al-Quran Gunung itu hidup ya. Gunung itu Menangis Atau Rasulullah SAW Pernah tersenyum ketika melihat Melihat batu yang dipegang di tangannya ketika para sahabat Bertanya kenapa Saya mendengar dia tertawa terbahak-bahak ya. Rasul bisa mendengar tawanya Batu itu Batang kurma Pohon kurma Maksud saya yang dipakai Bersandar oleh Rasul Jika beliau sedang Memberi khutbah Di masjid Nabawi Itu tiba-tiba menangis Kenapa? Karena Para sahabat kemudian membuat apa, mimbar untuk tempat Rasul memberi khutbah, ya. yang tempatnya jadi agak jauh dari rumah beliau. Jadi kalau kalau ini rumah beliau, gitu, lalu mimbarnya itu di sini dibuatkan mimbar itu. Ini yang kalau nanti kalau bapak dan ibu sudah berziarah ke Masjid Nabawi. Ya mudah-mudahan yang belum segera ditakdirkan Allah, Amin. Itu inilah yang disebut dengan roda yang orang berusaha berebut untuk bisa sholat atau ber, ber, beribadah di sini. Ini ini mimbar Rasul gitu Nah, itu di ciri-cirinya nanti ada tiang-tiang besar yang terbuat dari marmer beda dengan tiang yang lain gitu. itu. disebut raudhah. Raudhah itu. Bainah hujrati, nah ini hadisnya gitu. Antara rumahku dengan bainah hujrati wa mimbari dengan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah. Itu raudhah. Ada dua pengertian di situ, ada yang mengatakan bahwa memang raudhah itu taman. Ini Taman ini memang taman yang berasal dari surga gitu. dari. Tapi kebanyakan ulama Berkeyakinan yang dimaksud Taman surga itu bahwa Di taman ini, di raudah ini Raudah itu tamannya Kalau orang beribadah dengan benar Maka dia menjadi jalan bagi dia untuk masuk surga Itu maksudnya bukan Si taman itu berasal dari surga Nah Ini mimbar yang dibuat oleh para sahabat Dulu rasul itu Bersandar di pohon kurma yang ada di disini Kalau memberikan hutbah gitu. Suatu ketika Rasul dibuatkan mimbar Pindah sini Maka batang pohon kurma ini menangis Karena Dia merasa sedih Karena sejak itu dia tidak akan lagi dipakai bersandar Oleh Rasulullah SAW Maka batang pohon kurma pun menangis gitu. Jadi semua ini makhluk hidup Jadi ini Jadi kita awali kehidupan itu Dengan kematian. Ya, pengertian hidup dan mati dari kita. dijelaskan jadi, jadi yang namanya mati dalam arti binasa itu sebenarnya tidak akan pernah ada gitu. Kita diciptakan untuk kekal. Diawali dengan istilah mati. Jadi, mati itu diistilahkan ketika roh kita itu berjasad. Karena pada waktu kita diciptakan terlebih dahulu di alam ruh, roh kita itu tanpa jasad, Maka disebut kematian. Sebab itu adalah kehidupan, Karena yang hidup itu rohnya. Hanya diistilahkan dengan mati, Ketika roh itu tanpa, tanpa jasad. Gitu. Nah, waktu kita diciptakan pertama, roh itu berada di alam ruh. Alam ruh. Atau alam alam azali. Ini bisa dilihat dalam Quran Surah 7, 172. Al-A'raf 172 istilah pertama kali roh-roh manusia diciptakan itu ya, di suatu alam yang disebut dengan alam roh. lalu kemudian roh itu satu demi satu dimasukkan di, ke dalam rahim ibu ya, pada usia 120 hari nah di sini di alam dunia ini alam dunia di ini disebut dengan fase kehidupan karena roh kita berjasad gitu. <tipun> <tipun> ya. Eh, ini ketika Fase kedua, ini fase yang sedang kita jalani sekarang, jadi kita baru di fase ini nih, fase kedua, fase kehidupan. Ini memang sudah udah kita jalani gitu. Mungkin kita sudah tidak merasakan lagi gitu, ketika kita bersahadat bersama-sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Alas Tubi Robi Kum Kalu <tuh> Balas Sahitna. Kita akan memasuki fase ketiga Yaitu fase kematian Itu Fase kematian Yaitu ketika kita meninggalkan Alam dunia ini Meninggalkan roh. Oh maaf Meninggalkan jasad Ini dimulai dengan fase Kematian itu yaitu Kita berada di alam barzah Alam barzah Alam kubur sampai dengan Kiamat kita akan berada di alam ini disebut fase kematian karena selama berada di alam ini alam barzah sampai dengan kiamat kita kembali tidak punya jasad maka setelah kiamat Nah ini kiamat terjadi nah itu baru kemudian kita akan diberi jasad lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala makanya disebut lagi dengan kehidupan kiamat sampai dengan ya dengan segala macam Fase yang akan kita hadapi sampai dengan Akhirat gitu. Alam akhirat <tuh> Jadi kita berada di Sekarang ini berada di fase kedua ini Di fase kedua ini ya Ya mungkin 60-70 tahun lah kita ya 80 lah Ya kira-kira ya itulah 80 paling tinggi saya kira Itu hanya sekejap mata Ya bayangkan saja Sekarang kita Berapa lama nanti di alam barzah Jadi kalau saya Saya gambarkan lagi ini Mula-mula kita berada di alam ruh Sini Lalu kita masuk ke alam dunia di fase kedua. Setelah nanti kita lalu kita meninggal masuk ke alam barzah dari alam barzah kiamat. Ya. Kalau ini sudah terjadi kiamat misalnya, maka kita akan masuk alam lain yaitu alam masyar. Berapa lama di situ nggak tahu. Lalu kita akan masuk alam hisab. Atau alam sirat Eh, alam alam mizan, maaf. Alam hisab, alam mizan. Dari sini nanti masuk lagi alam hisab. sirat maaf. Baru dari sini masuk alam akhirat. Kenapa dia disebut alam akhirat? Karena dia akhir dari perjalanan hidup kita. Maka seseorang apakah dia nanti akan kekal di surga atau kekal di neraka? Ini masih panjang perjalanan itu. Bayangkan saja sekarang kalau ini kalau misalnya kita misalnya besok kita meninggal, jangan kita lah. Misalnya seseorang meninggal, ya kita kita nanau nak tuda. Iman misal itu, anda kata misalnya seseorang besok meninggal, maka dia langsung akan pergi ke alam barzah. Ini. Berapa lama dia di alam barzah itu? Malah tahu? Ya sampai kiamat terjadi kalau misalnya seseorang besok meninggal dunia dan ternyata kiamat terjadi lusa nah sebentar dia, berarti sehari dia di alam barzah ini Tapi kalau misalnya besok meninggal, ternyata kiamat baru terjadi 10 ribu tahun lagi 100 ribu tahun lagi berarti di alam barzah saja sudah, sudah 100 ribu tahun yang pasti sekarang Rasulullah s.a.w. itu Berada di alam ini sekarang sudah kurang lebih 1.500 tahun rasul ya, nabi-nabi sebelumnya nabi adam, allah alam sudah berapa puluh ribu tahun atau ratus ribu tahun, nah, kita juga nggak tahu, tergantung ya kiamat itu kapan terjadi, ini baru alam barza, entah mungkin kita akan sekian berapa ribu tahun di sana setelah itu kiamat. Lalu dia pergi masuk ke alam masyarakat. Di alam masyarakat berapa lama? Nggak tahu lagi. Lalu alam hisab Alam perhitungan. Berapa lama? Nggak tahu. Alam sirat. Itu kalau saya baca di dalam hadis. Ini alam sirat ini. Itu digambarkan kita akan, akan melewati sebuah jembatan itu. Jadi ini sekarang manusia itu ya. Kalau ini kita manusia, maka di depan kita itu terbentang satu jembatan. Itu hadis menggambarkannya seperti itu. Ujung dari jembatan ini adalah delapan pintu untuk masuk surga. Jadi surga itu ada 8 pintunya. Ini 7, ini 8. Jadi Ini masuk surga. Saya dulu waktu pertama baca hadis ini Ya Allah pintu surga cuma 8 Padahal yang mau masuk berapa banyak gitu Kebayangnya itu berdesak-desakan gitu kan Jadi setelah saya baca itu Keterangan dalam hadis itu Dari 8 pintu ini Masing-masing pintu itu lebarnya selebar bumi dan langit. Oh lega itu hari itu mah. Hari Sugante ganti pantau ciga pantau orang Tama itu lain pantau atuh. Jadi ini ada 8 ini 8 pintu ini uh, yang nanti menentukan kemana kelas kita akan masuk. Karena di sini nih ada 100 kelas. Mulai dari kelas VIP sampai kelas 100 gitu. Ini ditentukan nanti kalau dia misalnya masuk kelas VIP pintu satu, umpama gitu kan, pintu 1 untuk VIP kelas 1, VIP dan sampai kelas 10 misalnya gitu. tentu pintu 2 begitu diatur eh, kita enggak tahu itu. yang kelas 100 ya. Kelas yang pas-pasan itu. Dia lumayan lah. Lumayan cuman sebenarnya kenikmatannya sama, cuman fasilitasnya sedikit berbeda bahwa kelas yang lebih tinggi dia bisa menikmati kelas yang di bawahnya. Jadi kalau seorang masuk di kelas VIP, dia bisa jalan-jalan ke 99 kelas yang di bawahnya. Yang di sini nah nomor 100 tuh bisa mana-mana. Si si di sini jadi kalau istri di kelas VIP Suami di kelas ratus Ya istri yang bisa nengok suami Suami gak bisa nengok istri ke VIP Sebaliknya kalau suami yang di kelas VIP Istri kelas ratus berarti suami yang bisa nengok Itu pun kalau masih ada minat untuk menengok Karena mungkin di Di surga juga banyak yang harus disengok orang-orang di surga, di dunia kayak. nah sebenarnya di akhirat itu sudah tidak ada hubungan lagi ya surga, apa hubungan suami istri Ada nah, pernah, bukan pernah berapa kali saya di, diajukan pertanyaan ini oleh ibu-ibu pak katanya nanti kita di akhirat ketemu lagi gak dengan suami pak ala busa bilang malah dipikirin gitu. Habis <laughs> terus terang dengan pertanyaan-pertanyaan itu saya malah jadi betul-betul ingin mengingatkan lah kepada bapak-bapak ini, tolonglah. Bagaimana tolong yang luar biasa kita lihat ke ketulusan cinta istri <tuh> Bayangkan saja akhirat saja mesti dipikirin dari sekarang, udah dipikirin dari sekarang mau ketemu lagi. Saya 25 tahun mungkin lebih berdakwah itu belum pernah mendapat pertanyaan yang serupa dari bapak-bapak. Apa <tuh> nanti di akhirat kita ketemu lagi gitu sih. Ciganote berharap gitu dah. Nah, sebenarnya. buru-buru mau ketemu bagaimana? Jadi begitu kiamat terjadi begitu kiamat terjadi itu hubungan kekeluargaan semua diputus oleh Allah tidak ada orang tua anak hubungan itu sudah habis putus suami istri orang tua anak saudara kandung habis semua itu udah nggak ada lagi yang ada hanya hanyalah hubungan keimanan kenapa diputus oleh Allah Allah tidak ingin menyiksa orang yang di surga kenapa Andai kata misalnya hubungan kekeluargaan itu tetap ada. Yang di surga itu gak akan gak akan tenang. Karena mungkin saja anaknya masuk surga, orang tuanya masuk neraka. Lalu dia menjadi tidak nikmat di surga itu memikirkan orang tuanya yang sedang disiksa di neraka. Sebaliknya atau orang tua yang masuk surga dia terus memikirkan anaknya yang ada di neraka jahat. Padahal sangat mungkin. Nabi Ibrahim ayahnya sudah pasti itu masuk neraka itu. Nabi Nuh anaknya kanan. Nabi Muhammad paman pamannya beberapa pamannya Abu Jahal Abu Lahab pasti ahli neraka semua itu. Kalau itu tidak diputus, ya orang mungkin akan menikmati surga itu. Makanya hubungan itu putus. Nah. Jadi ini ada sebuah jembatan gitu. Jadi setiap setiap orang Setiap manusia Yang harus melewati Jembatan ini Termasuk yang akan langsung masuk surga Para rasul Ini akan melewati jembatan ini Di bawah jembatan inilah neraka gitu. Nah ini neraka Kalau oh, di sini ada tujuh pintu Entah bagaimana bentuknya Jadi Ada tujuh pintu, kalau surga delapan pintunya Neraka ada tujuh pintunya di sini dia lewat. Nah, dengan demikian berarti mereka yang akan masuk surga sekalipun langsung masuk surga, dia akan menengok ke neraka. Kenapa harus lihat dulu neraka supaya dia bisa lebih menikmati surga itu? Jadi saya dulu punya bayangan begini, dulu ya sampai tiga tahun yang lalu lah masih punya bayangan saya seperti ini. Allah tuh menciptakan surga. Lalu menciptakan neraka gitu ya. Ini surga, ini neraka. Lalu kalau orang masuk, memilih masuk surga, masukkan ke surga, orang masing masuk masukkan neraka gitu. Dengan keluasan surga dan ke, keluasan neraka gitu. Ternyata tidak demikian. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah menciptakan bagi setiap manusia itu setiap manusia dia punya sudah punya kapling di surga dan di neraka jadi masing-masing kita ini kita punya kapling sudah disiapkan oleh Allah kapling di surga ada kapling di neraka ada gitu kayak kalau bapak dan ibu baca di dalam Quran di akhir surat Az Zumar itu tentang kehidupan orang-orang mukmin ya ketika dia di dua ayat terakhir, saya lupa persis ayat berapa ya, tapi bisa dilihat di dua ayat terakhir. Ketika mereka sudah diantarkan masuk ke dalam surga, ya, maka lalu, lalu mereka mengatakan Alhamdulillahilazizadakan awadhahu wa awrasan alardhona tabawa uminaljannati haizunasha faniyama ajrulamilin. Mereka menyatakan rasa syukur kepada Allah dan sekaligus mereka, karena mereka sudah mewarisi. Surga itu istilah ada mewarisi. Apa itu maksudnya mewarisi? Yang namanya waris itu ada seseorang memiliki sesuatu lalu kemudian ditinggalkan dan diwarisi oleh yang lain kan itu istilah waris kan orang tua meninggal lalu meninggalkan harta artinya diwarisi oleh anak-anaknya atau oleh ahli warisnya. Kita mewarisi surga dari siapa? Jadi ternyata di surga itu memang kita ada kapling, di neraka ada kapling. Jadi kalau seandainya nanti dan mudah-mudahan kita masuk surga, ya, maka kapling kita di neraka akan kosong. Kan gak akan kita tempati dulu, tapi kita ada kapling kita di sana. Begitu juga di surga ini ada kapling yang kosong yaitu kapling orang-orang kafir yang memang terancam kekal di neraka mereka tidak akan pernah masuk surga berarti kapling-kapling mereka akan kosong gitu nah jadi akhirnya pada saat kita akan masuk surga kita akan melihat dulu kapling kita di neraka itu kita lihat coupling kita di neraka. Ya Allah, sehingga kita merasa bersyukur betul. Terasa nikmatnya surga. Andai kata dulu saya tidak menjadi orang yang beriman. Tidak menjadi orang yang soleh. Disitulah coupling saya. Gitu. Kita akan diperlihatkan coupling kita. Gitu. Maka akan terasa lah kenikmatan surga itu setelah kita melihat coupling kita di neraka. Kapan kita merasakan nikmatnya sehat? Ketika melihat orang sakit. Coba kalau kita sekarang pergi ke rumah sakit lalu kita datangi masuk ke kamar satu-satu ada yang sedang di, in, di, ini, di infus, ada yang sedang ini, ada yang di operasi dan lain sebagainya. Terasa nikmatnya sehat itu. Tapi kalau kita kumpul dengan orang-orang sehat semua gitu ya tidak terasa kan itu. Kapan terasa nikmatnya selamat? Ketika kita berada dalam satu bus kemudian tabrakan masuk jurang semua penumpang itu meninggal kita sendiri yang selamat, Terasa nikmatnya selamat itu. Terasa nikmatnya surga ketika kita sudah melihat neraka dan kita bebas dari dari ancaman itu. Maka diperlihatkan itu. Dan semakin terasa bagaimana orang ahli neraka itu karena mereka pun akan diperlihatkan kapling mereka di surga. "Andai kata dulu kamu beriman dan malah masalah ini bagian kamu," kata Allah, "di sini kapling kamu, bukan siksa." Semakin tersiksa dia itu. Di bibita baru kita bisa masuk, gitu. Karena itu istilah waris tadi di sini, ini kan berarti ada mungkin sepertiga dari kapling surga kosong, atau mungkin lebih, kemungkinan lebih, kemungkinan lebih, karena bukan kemungkinan, kata Al-Quran ya, hanya sedikit yang akan masuk surga itu. Jadi lebih dari separo ini kosong ini. Maka itu akan diwarisi oleh kita. Kita akan memperoleh bagian kapling kita dan akan mewarisi kapling-kapling orang-orang kafir yang tidak ditempati. Jadi kita harus berterima kasih pada orang-orang kafir itu. Makasih nanti jatahnya bisa diwarisi itu. Sebaliknya kapling-kapling kita pun akan kosong. Kita kan tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Ya insyaallah lah itu ya. Insyaallah lah optimislah mohon. Asuhlah ke kan neraka berarti kan? Berarti kafling kita akan kosong itu. Itu akan diwarisi oleh orang-orang kafir. Oh itu kita rela bisa. ikhlas lah. No, Tog bangga relah dengan macam <gulang> apa itu. Silakan diambil itu kafling itu. Itu istilah mok supaya nanti kalau kita baca misalnya dalam Al Quran terutama dalam Surah Az Zumar itu ya. Kok kita mewarisi mewarisi apa ini? Istilah mewarisi itu karena memang kita akan mewarisi kafling-kafling orang-orang kafir dan orang kafir pun mewarisi kapling-kapling orang mukmin yang tidak ditempati di neraka itu. Nah. nah. saya membaca di sini hadis ini. Kalau kita bisa selamat insyaallah tidak kejebur selamat di sini, maka di sini ada dalam hadis itu ada lima tipe manusia melewati ini ada yang melewati jembatan itu seperti kilat kata Rasulullah, itu yang paling cepat nah ini kemungkinan ini para Rasul ini dan mungkin juga sahabat-sahabat utama Rasul itu itu kayak kilat saja lewatnya sudah langsung sampai masuk surga yang kedua ada yang melewatinya seperti kuda berlari kencang kuda kan kalau lari kan cepat ya. Wah. lalu yang ketiga ada yang melewati jembatan itu seperti orang berlari kencang, secepat-cepatnya orang berlari nggak akan bisa mengalahkan kuda, makanya ya itu diurutan ketiga dia, lumayan itu, lumayan. Yang keempat nah itu ada yang melewati jembatan ini seperti orang berjalan kaki, santai gitu ta, akhirnya sampai lumayan. Oke. Nah yang kelima yang selamat tidak tidak harus mampir di neraka itu Ada yang melewati jembatan itu Seperti bayi yang baru belajar merangkak Jadi, Merangkak gitu ngerayap Sampai akhirnya lumayan Saya kalau Bicara target ya Kalau kilat rasanya Mungkin ya Itu sih mungkin hak rasulah Itu ya Kalau bisa target saya kuda lah <tuh> udah berani kencang gitu ya kalau ingin kahayang mah gitu ya set gitu kan sudah eh lamon kapaksa-kapaksa terpaksa ngerayap ngerayap lah sampai aja selamat lah gitu ya kapasati, gitu, gitu. lalu para sahabat kemudian bertanya kalau gitu berarti umat islam yang langsung masuk surga tidak mampir dulu di neraka itu juga bertahap tidak Sekaligus semua, ya. Berapa jarak satu di antara yang lain? Yang tadi yang kilat dengan kuda lari kencang, yang orang lari kencang itu, ya binis fi yaumin itu ada dalam hadis turmuji. Rasul mengatakan begini: Ya dhuulul fukara umin ummati kubla agniyah ihim binis fiyomin akan masuk orang-orang fakir dari umatku yang calon surga dengan orang kaya dari umatku yang akan masuk surga selisihnya itu yang miskin lebih dulu masuk. Ini ini ini soal siapa duluan ini ya. Miskin mesti duluan, yang miskin mesti duluan. Soal kelas di surga itu ditentukan oleh amal. Bisa saja yang miskin duluan masuk tapi kelasnya ekonomi. Karena mungkin dengan miskinnya harta dia miskin juga amalnya yang rakyat biasa itu duluan pejabat jelas belakangan itu pejabat-pejabat belakangan sebab dia harus mempertanggungjawabkan dulu. Lah yang kenapa yang miskin duluan? Lah yang miskin apa yang mau dipertanggungjawabkan? Lah ini pertanggungjawaban keuangannya itu paling 2 halaman. Hei, pula rishi yang dari Allah selama kamu hidup di dunia dipakai nonoay, naon malaikat. Dan saya hari tangan menang sakit Lah dengan dua halaman Untuk kebayang itu yang kaya-kaya itu berapa jilid Wah panjang itu cerita itu Kalau yang rakyat biasa Tinggal bertanggung jawab dengan dirinya Paling mungkin dengan keluarganya Istri anaknya di Buku Maha dan sebagainya Lewat masuk Oh yang pujabat 220 juta rakyat yang kamu pimpin 100 juta hidup dalam kemiskinan 40 juta hidup terus busung lapar segitu. Wah, itu. Di mana pertanggungjawaban kamu? Wah, segala macam Lila, otak itu. Berapa jaraknya antara Rasulullah setengah hari, nisfu yaumin. Setengah hari. Ah, selila. Setengah hari jaraknya gitu. Ketika sahabat bertanya, setengah hari ukuran mana Rasulullah? Akhirat kata Rasulullah. Kalau diukur dengan ukuran dunia kira-kira berapa kata kata sahabat Rasulullah menjawab khamsatu miati amin 500 tahun 500 tahun nih dia <laughs> ampun ya Allah 500 tahun Itu kalau bisa selamat gitu kan kalau selamat ada yang baru saja nginjek jembatan, cebur, gitu kan? Nah itu untuk orang-orang munafik itu yang langsung ke fidarkil aspal minanar di keraknya neraka jahannam itu. Lalu orang kafir masuk juga di sana masih. Kalau orang-orang yang muslim yang mukmin itu, tapi dosanya lebih berat daripada ibadahnya. Kalau yang dosanya lebih ringan daripada ibadahnya kan pasti mulus itu sampai. Yang yang bakal jatuh itu. Yang dosanya lebih berat. Wama man kofat mawajinohu fa umu Nah itu tergantung bagaimana beratnya. Ada yang mungkin di pertengahan jatuh. Itu berarti agak lama itu munculnya lagi itu. Munculnya lagi baru kemudian melanjutkan itu. Ada yang sudah di 3 perempat jatuh. Lalu nanti nanti suatu saat dia akan muncul lagi dan keluar masuk surga. Ada yang sudah sampai di ujung. Wah, lihat itu surga Alhamdulillah. Gua beragai. <laughs> so, so, ini kemungkinan besar sebentar itu. Bentar malulah. Berarti itu selisih selisih dosa dan ibadahnya itu lebih berat dosanya cuma sedikit itu. Itu enggak akan lama itu. Jadi kecebur lah. Saya tak nasio lagi dia. Jadi di alam, di alam sirot ini aja, berapa lama kita? Ini alam sirot. Baru ketika setelah alam sirot, baru kita masuk alam akhirat. Ah, sudah tak terhingga. Bahwa yang namanya surga dan neraka itu kan kekal. Bagaimana mau kita bisa ukur? Orang kekal tak terhingga kan? Jadi kalau tadi Rasulullah mencontohkan setetes air di lautan umur kehidupan kita di dunia, setetes saja tidak. Tetes saja pun tidak sebenarnya. Lalu tetes masih bisa diukur. Kalau mau dibandingkan masih. Kalau dengan tak terhingga. Tidak bisa diukur. Jadi itu hanya tamsil saja Rasulullah. Untuk menggambarkan betapa masih lamanya. Nah ini yang saya kadang-kadang. Kita mungkin persepsi kita sudah banyak yang keliru gitu ya. Soal kehidupan ini. Kehidupan setelah mati. Jadi kita sebenarnya menghadapi sebuah kehidupan. Kata Rasulullah. Manusia ini sekarang sedang tidur Ketika dia mati Barulah dia bangun Ketika dia mati ini baru dia bangun Menghadapi kehidupan yang sesungguhnya Alam barzah ini kehidupan Bukan mati dalam arti Dalam arti binasa Itu hidup kita di sini. Apakah hidup dalam kenikmatan Di alam barzah ini Ataukah seseorang hidup dalam siksaan yang disebut di siksa kubur? Hidup dia. kadang kadang kalau lagi takziah gitu ya, ada orang meninggal lalu e, pembawa acara mengatakan telah berpulang ke rahmatullah Pak Anu dan sebagainya pada jam sekian, pada tadi pagi jam sekian jam sekian telah berpulang Anu ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kadang-kadang aduh saya tahan itu untuk tidak tertawa gitu ya. Ini orang ini gimana tempat peristhatan terakhir di mana? Disangka ke sini tuh istirahat. Istirahat naun. Ini ini orang sedang murung ke di sisa, murung ke Istirahat naun. Sudah mahna bisa balik de dunia dicekek murung ngomong. Naun, istirahat saya te geriwuh ieu Teripuh kia disebut istirahat kira. Saya baca di dalam hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Ketika beliau menafsirkan ayat 27 Quran Surat Ibrahim. Maksud saya Ibn Kasir ya. Menafsirkan ayat 27 mengutip hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Jadi ketika roh manusia itu sudah diambil oleh malaikat Israel. Ketika malaikat Israel mengeluarkan roh dari jasad yang kita sebut dengan kematian, roh meninggalkan jasad, maka langsung oleh malaikat Israel dibawa pergi itu, melewati sekian lapisan langit. Jadi alam barzah ini, alam barzah ini, alam yang disebut alam kubur, alam barzah itu bukan di sini tempatnya, bukan di alam bumi ini, bukan di dia alam lain yang kita nggak tahu. Jadi di masyarakat masih sering saya lihat itu bercampur antara istilah alam kubur dengan kuburan. Ya, ya jadi kuburan. Jadi sebenarnya kuburan sir naraga, taman pahlawan, jaringin yang seret, apalagi yang... Itu kuburan untuk mengubur jasad kasar kita gak ada hubungannya dengan alam kubur yang disebut siksa kubur dan sebagainya bukan disiksa raga. Dan yang disiksa bukan jasad ini. Yang disiksa itu rohnya. Kalau yang disiksa, yang menikmati itu rohnya bukan jasad. Saya sangat menyayangkan juga salah satu acara di TV itu ya, yang tentang kisah nyata dan sebagainya. Lalu kemudian malah dikomentari juga oleh oleh iya banyak hal yang bertentangan itu gimana bisa nyata seperti itu? Mas, jasad tersiksa, jasad tidak tersiksa. Nah, kalau memang jasad yang tersiksa. Oh jelas sekali itu Al-Qur'an menyatakan an-nar yuraduna 'alaiha. Mereka jahanam itu ditampakkan kepadanya, kepada siapa? Kepada Firaun dengan mereka ya semua yang menyembahnya. Itu mereka sedang disiksa di alam kubur kata yang disiksa apa? Rohnya. Dengan ditampakkan keadaan raka yang akan mereka rasakan nanti. Ditampakkan gambaran itu selama di alam barzah itu. Jasadnya. Oh, jasadnya sedang gini kok di museum Cairo. Di ruangan Saya berapa kali nengok itu. Nengok itu jasadnya si Fir'aun. Terkira di, di ruangan eh, ini ruangan AC. Dingin pisan. Kan di mumi jasadnya. Bukan jasad yang disiksa itu. Ini eh, tidak ada orang disiksa saja. Oh, katanya digali kuburannya terus karena salah-salah ngubur katanya atau apalah gitu. Atau kemudian harus diotopsi. Begitu dibuka kuburan katanya bekas siksaan katanya kelihatan itu sobek-sobek na, -na, na terus banyak keluar darah, nyemereun kapacul basa keur digalina. Nah, mungkin itu ada siksa kubur di sana. Katanya Rasulullah pernah lewat kuburan dan mengatakan orang yang dikubur di sini sedang disiksa. Iya itu oleh Allah dibukakan tabir alam gaib bagi para rasul kan itu pun tidak semua rasul sehingga rasul mengetahui bahwa roh yang jasadnya dikubur di sini sedang disiksa bukan jasadnya disiksa Loh kalau jasadnya yang disiksa enak yang dibali. Pokoknya meninggal bakar sampai jadi debu kan. Kecenya ini sudah mulai disiksa kubur deh ibahnya mah. Oh, eh, bukan jasad itu. Aduh, ini ngawur itu. Kalau menurut saya ngawur betul itu ya. Ini ini membingungkan itu. Yang yang yang disiksa itu rohnya. Jasad ini, jasad ini tidak merasa apa, -apa lagi. Yang merasakan itu roh. Makanya kita sumbit di sini sakit. Yang sakit di sini. Tersumbit sini sakit sini. Begitu roh itu sudah tidak ada, dia sudah tidak ada rasa makanya orang yang mau meninggal mau kita pukulin, mau gimana-mana ya mau ngelawan kalaupun kita mengurus jenazah itu dengan pelan-pelan dan sebagainya itu penghormatan kita terhadap si jasad jenazah itu kita kita punya kewajiban menghormatinya seperti kita menghormati pada saat dia hidup, penghormatan saja dia gak merasa apa-apa tengah malam ini karena meninggalnya maghrib tengah malam dimandikan, oh nuka tirisan lalu ngomong itu cekat, bahkan udah ada hanud sepertinya kita pikir gitu, eh ada orang mah udah meninggal kok jasadnya jasad tidak ada urusan dengan, dengan, dengan siksaan itu yang disiksa itu roh yang merasakan itu roh begitu roh, roh sudah tidak ada, jasad sudah tidak ada arti apa-apa, jasad itu hanya untuk tinggalnya roh saja jadi kalau saya baca dalam hadis itu dari alam dunia menuju alam barzah, kita buat lagi gambar itu. Ini, ini kita akan melewati sekian lapisan langit untuk sampai ke barzah itu. Saya nggak tahu di mana ini ya, dan nggak mungkin ada manusia dalam kondisi seperti ini bisa ke sana. Nantipun kita meninggal dunia, roh kita akan ke sana itu harus dibimbing oleh malaikat Israel. Nggak akan kita enggak tahu di mana itu. Makanya nanti dibimbing itu diiringi oleh serombongan malaikat. Keloroh orang beriman saleh lain rombongannya, kalau roh yang kafir lain itu dibawa oleh malaikat Izrail. Itu ka, dalam hadis riwayat Ahmad bin Hambal, bisa dibaca dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Quran surat Ibrahim ayat 27. Kalau yang punya tafsir Ibnu Katsir bisa dibaca di situ. Ada hadis panjang tentang tentang ini. Maka dia tak akan melewati sekian lapisan langit, enggak disebut berapa lapis itu. Di setiap lapisan langit ini duduk para malaikat Jadi masing-masing langit itu ada Malaikat yang menunggu Nah kalau dia seorang roh hamba Allah yang saleh Maka ketika dibawa oleh malaikat Israel itu Roh itu Membawa aroma yang luar biasa sangat wanginya gitu. Sehingga membuat Malaikat yang ada di setiap lapisan langit ini Bertanya gitu, Hey Israel roh siapa yang anda bawa Alangkah luar biasa wanginya Maka malaikat Israel akan menjawab pertanyaan para malaikat itu dengan menyebut nama asli dia di dunia, misalnya ruh atian. Cika <SILENCIO> itu diamin kan jemaah ni? Si <SILENCIO> ganutu <-muta> yakin itu. <SILENCIO> ya amin kan lah atau ruh jemaah. Wah ni tu kata macam gancang diamin ya kan dicik lah. Maka para malaikat pun terus mendoakan Ya Allah terimalah arwah hambamu ini Dan tempatkan di tempat yang mulia Langsung dibawa ke sini Sebenarnya tidak langsung kalau saya baca dalam hadis itu Lapor dulu dia ke Allah gitu, Mendekati aras Allah Langsung lapor Seakan-akan dia sudah lapor bahwa tugas sudah selesai gitu. Lalu Allah menyatakan kepada malaikat Israel Uktubu amalahu Panjang hadis ini saya tidak hafal seluruh bahasa redaksi Arabnya Tapi kitanya gitu Uktubu amalahu, tulis amal perbuatannya Kembalikan dia ke alam barzah Balik Lagi ke alam barzah Sampai di alam barzah, simpan Lalu pergilah Malaikat Israel, begitu Malaikat Israel pergi Muncul dua orang Malaikat, Munkar dan Nakir man Rabuka. Langsung itu Tanya, waman rasuluka, waman kitabuka Waman ikhwanuka Langsung dengan pertanyaan-pertanyaan itu Siapa Tuhanmu, siapa rasulmu Apa kitab sucimu, siapa Ikhwan-ikhwanmu, teman-teman seperjuanganmu dulu dalam hidup itu, terus oh, pertanyaan sekian banyak. Maka pertanyaan itu semua dijawab oleh dia. Kalau dia seorang hamba Allah yang saleh, yang menjawab bukan lidah ini, yang menjawab amal salehnya. Itu makanya ayat 27 Quran surat Ibrahim itu, Yusabbi tu Allahul Lazinaa manubil kauli sabbi hayati dunya wafil akhirah. Yang menjawab amal salehnya bukan lidah ini, lidah ini mah dicirna raga. Jasad ini mah jasad. Makanya saya kadang-kadang itulah. Karena kita ini sudah salah dalam memahami ya. Datang orang ke kuburan sebelum dikuburkan. Terus nanti kalau kamu ditanya. Siapa Tuhanmu? Jawablah Tuhanmu adalah Allah. Kalau ditanya nanti siapa Rasulmu? Oh mayit kok jasad kak. Jasad yang sudah mati diajak ngobrol. Wah. Dan yang ditanya mengkir rohnya. Jadi itu. Kalau mau kasih tahu rohnya ini tadi tuh. Mestinya bukan itu, malah kita harusnya Mendoakan kepada yang bersangkutan Mudah-mudahan itu bisa menjawab Nah berapa, kalau dia bisa menjawab Pergi malaikat munkar dan nakir Lalu muncul seorang malaikat Dia bukakan tabir lapis kedua Sehingga tampaklah surga Surga dan di kelas mana dia Lalu kenikmatan apa saja Yang akan dia dapatkan nanti gitu. Sehingga akhirnya dia Mohon pada Allah Ya Allah segera laksanakan saja kiamat itu saking dia sudah ingin segera menikmati surga itu. Jadi orang-orang yang saleh itu di alam barzah begitu aja doanya itu ya Allah segera laksanakan kiamat ¡Oh, Allah. Sementara kita juga berdoa ya Allah Allahu akbar Allah dan siap. Ini tarik-tarik gitulah. Nah, kalau dia seorang roh hamba yang kafir Yang ahli masyid dia tidak bisa mungkin menjawab Karena yang bisa menjawab itu hanya amal salehnya. Maka datang malaikat munkar dan nakir Bertanya tidak bisa menjawab Pergi malaikat munkar dan nakir Datang lagi seorang malaikat buka tabir alam gaib Tanpa keadaan neraka Sampai dia pun berdoa Kembalikan saya ke dalam dunia Saya akan kembali lagi ke dunia Saya akan perbaiki kesalahan saya Atau jangan laksanakan kiamat itu Dua-dua ini tidak akan dikabulkan oleh Allah Kan itu Kapan pertanyaan itu diajukan malaikat mukminin akhir? Dulu nggak ada jam ya, maka Rasul tidak menentukan sekian jam dari kematian diukur dengan ukuran lain. Manusia normal meninggal dunia, lalu dimandikan, misalnya kan, Cavani sholatkan, antar ke kuburan, normal semuanya gitu, nunggu keluarga sebentar, antar begitu sampai di kuburan. Di alam dunia ini kubur Lalu mungkin berdoa sana Lalu pada pulang Tujuh langkah orang meninggalkan Sir naraga kuburan dia Di sini sudah mulai ditanya Ma'anroh buka, ma'anroh kita buka omor. Jadi itu tadi Telah berpulang ke tempat Peristirahatan yang terakhir mau di didiup <laughs> Makanya saya kadang-kadang kalau datang ke tempat takziah itu ya Sering saya ingatkan itu ya sambil saya bisikin Atau kalau sempat bicara Silahkan sedih wajarlah Siapa yang tidak sedih ditinggal oleh orang yang dia sangat cintai itu, Tapi inilah saat-saat yang harusnya kita pergunakan untuk memperbanyak berdoa Saat-saat menentukan ini Sebelum kita ke kuburan, terus kita berdoa saja terus pada waktu itu. Kenapa? Saat itu dia akan di sana akan sedang akan mulai ditanya gitu. Jadi mudah-mudahan dengan amal salehnya dan doa kita dan agar karena kalau amal saleh dengan dosanya itu sudah dosanya menurun karena permohonan ampun dari yang hidup. Nah itu otomatis dia menjadi saleh kan. Pokoknya yang saleh itu yang ibadahnya lebih berat daripada dosanya kan seperti itu. Mudah-mudahan dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu Bapak dan Ibu sekalian Saya lihat sudah jam 1 lebih 10 Jadi terpaksa kita ke, baru sampai di alam barzah dulu <laughs> Nanti kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang lain Mudah-mudahan semua ini uh, Paling tidak tadinya saya mau berbicara soal gentayangan Betapa sebenarnya sudah gak benernya itu Gentayangan itu Gentayangan now roh itu begitu meninggal ya kesin, namun no, gentayangan di dia sah, nu gentayangan, roh siapa yang gentayangan? Betapa sudah ngawurnya lagi masalah itu ya, dan bukan hanya ngawur ya, tentu saja ngawurnya menyesatkan menurut saya itu sangat menyesatkan ini dan sangat bertentangan. Karena semua ayat Al-Qur'an tidak pernah berbicara masalah seperti itu. Orang meninggal berarti dia sudah berada di sini. Justru yang berbicara soal gentayangan dan sebagainya itu justru ajaran orang lain yang nah, soal reinkarnasi dan lain sebagainya. Kita sudah terjebak semua di situ gitu. Soal yang katanya apa dulunya cari kekayaan dengan jalan yang tidak baik sehingga ketika dia mati lalu dia jadi babi merpati dan sebagainya. Naur itu semuanya. Naur itu. Itu ajaran orang lain itu. Kita tidak ada ajaran itu. Mau, mau bagaimanapun usahanya, kalau dia sudah mati, ya mati. Berarti dia sudah harus pergi ke sini. Kalau belum saatnya mati, ya tidak akan ke sini. Mau bunuh diri bagaimanapun, kalau belum saatnya, ya tidak akan mati. Saya nanti terlalu lama mengambil waktu bapak-bapak dan ibu sekalian. Saya kira itu saja dulu sementara. Mudah-mudahan ini lebih memotivasi kita untuk mempersiapkan diri Mempersiapkan berkala menuju perjalanan panjang ini Semoga Allah memberkahi kita sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh